Siang Bapak Valentino Ya selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Itu persaingannya benar-benar sehat loh begitu Ibarat main bola kalau n gak g ada lawan kan dia ngegolong sendiri jadi kurang bagus Jadi sesuatu itu pasti ada kompetitarnya Supaya semakin baik mutunya dan menguntungkan konsumennya Terima kasih Ada Bapak Tony i Ya selamat siang Ya s i l a k a n Pak タウンとのタウン、だれとメモン、オリマティガティス、ダリエディーラ、トアパイア、トアサブリモビルセイン、タテギト、サラビニア、ヤギタビサパケオリディーワー、ダン、ケニア、バイジュガティコディビラン、オリディーワー、ビサマロサ、サマキタコポニアモビラガバグ、サムキラク、アイシオリ、ヤンディピ m ギルジャーラン、アトディマナ、パティキタピンデンカル、エンキタウダカナウ、マキン、サムバラン、ビリトサムモビロサ。 tapi kalau mobil kita juga mobil udah butuh tua isi apa ya kita n gak tau h lah tapi ya ini sih terlalu inilah cuman tuh oke-oke aja sih s e b e n a r n y a s i dealer mau begitu ya a TPP itu yang produsen Oli a n juga bisa ini nih bisa j u a l sama yang udah n gak g a l a n sih makasih selamat sore Pak Gali sore Mbak baik silahkan Bapak komentarnya kalau menurut saya gini ya kalau untuk Oli berdasarkan yang ATM buat seharusnya tuh iklannya tidak seperti itu seharusnya pakailah oli yang berseni karena helm aja kita diwajibkan yang berseni walaupun oli-oli merek lain juga harusnya berseni itu akan lebih aman bagi konsumen semuanya gitulah itu aja komentar saya baik、ya. terima kasih banyak Pak Galih selamat sore Pak Leo selamat sore Bu Kiki baik silakan ya、uh, Bu Kiki saya melihat ini a TPM nggak bisa nih a r o g a n begini karena konsumen itu membeli oli pasti membeli oli yang bagus untuk melindungi mesin mobil gitu Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Leo dan...